Ing madya mangun karsa itu adalah tahap kedua yang dari kepemimpinan. Jadi pemimpin yang sejati itu pertama dia harus memberi contoh di depan. Itu namanya Eng ngarsa sung tulodo. Setelah memberi contoh di depan, dia berani tidak menjadi siapa-siapa. Dia sekedar menjadi someone among others. Dia hanya menjadi seseorang di antara orang-orang lain. Tidak terkenal, tidak apa apa, tidak dijunjung, tidak apa apa. Pokoknya dia hanya menjadi seseorang. Itu namanya Mangun Karso Sangat sukar mencari orang yang berani menjadi hanya seseorang. Itu resikonya kan, ya anda kalau mau ke warung, ya cari warung sendiri. Ya disapa orang ya seneng, tidak disapa orang ya seneng kan begitu. Tapi kalau sudah terlanjur terkenal, kan tidak disapa orang sakit hati. Gila enggak tahu gue deh kan gitu kan nah, Saya tiap hari latihan menjadi orang biasa Dengan cara berpakaian biasa dan dengan perilaku biasa Dan sebisa mungkin saya menolak penghormatan-penghormatan yang sifatnya vertikal gitu. Untuk itu ekstrimnya adalah saya membalik metode sopan santun Semakin ke orang bawah semakin sopan Semakin ke atas semakin saya tidak sopan Itu supaya saya terdidik saja Karena kita hidup di dalam alam Feodalisme yang vertikal Jadi pemimpin itu tahapnya bukan dari Anggota DPRD terus DPR Terus presiden enggak Dari di depan Menuju tengah-tengah orang To be just someone Terus ke belakang puncak kepemimpinan adalah Ketika Anda berani hanya Berdiri di belakang orang-orang Di belakang itu enggak kena kamera Namanya juga di belakang kan gitu kenderi cinta ini sudah tingkat tutwuri Handayani itu orang yang berani duduk di belakang dan dialah yang paling hebat di antara semua makhluk yang ada yaitu yang di belakang makanya orang Jawa disebut istrinya tuh konco wingking karena sesungguhnya dia yang mengatur rumah tangga bapaknya merasa kepala rumah tangga padahal itu cuma basa basinya istri seolah olah bapak kepala rumah tangga padahal yang ngatur istri sebenarnya yang ngatur adalah istrinya. begitulah Butin, begitulah Gus Dur, begitulah Pak Amin rais yang ngatur istrinya sebenarnya. Nah saya sama dia, saya sama istri saya sudah menghancurkan dikhotomi suami istri supaya tidak ada yang nyetir satu sama lain. Supaya yang nyetir adalah inner power dari kami, kan gitu. Sehingga dia kadang istri, kadang suami, kadang di atas, kadang di bawah, kan begitu. Jadi tidak ada masalah kan begitu kan? Ya Mas ya. Nah, ini dipikirnya ini soal seks saja enggak ini soal latihan untuk tidak feodal, latihan untuk berani menjadi manusia kebanyakan orang tidak berani jadi manusia dia beraninya jadi bupati, beraninya jadi gubernur, beraninya jadi presiden jadi manusia biasa dia tidak berani SBY setelah dia jadi presiden nanti turun, berani enggak dia nongkrong di depan situ berani enggak mohon maaf bisa enggak Ustadz Jeffrey duduk di sana begini terus copot kaos kayak saya berani tidak ada yang berani, jadi banyak orang yang mempersempit hidupnya dan kehilangan peluang-peluang untuk bergaul secara kemanusiaan dengan semua manusia saya tidak mau pintu itu ditutup, sehingga saya semau-mau saya justru kalau pengajian saya pakai, ini sudah saya ganti karena sudah terlalu kotor tiga hari, saya pakai setelah pakai mau cetung dan di di Jadi tiga malam yang lalu Di Alun-Alun Purworejo Kemarin malam Bang-Bang Wetan -bang di Surabaya Tadi malam di Jombang Padang Bulan Sekarang di sini Kaos mau jetung merah Merah merah, Apa namanya Abang Breh ya Coro nih. Itu saya pakai udah tiga hari ya. Agak pekewo saya sama Sama orang lain Kok kelihatannya kok canung kok enggak ganti-ganti Kaos gitu ya padahal uh, Sebenarnya saya senang dan Ketika di Purworejo saya tanya, ini kaos saya ini cocok enggak untuk pengajian? Saya bilang gitu, kan saya pakai semula pakai ini, pakai baju yang agak rapi sedikit, tapi begitu mulai pengajian 5 menit saya buka satu, 10 menit saya buka dua, akhirnya tak buka semua. Terus kaosnya ternyata kaos mau jedong, masih untung enggak saya pakai kaos Paluarit? Kalau Paluarit mereka agak terlalu radikal, mereka akan bingung. Nah terus saya tanya sama kepala sekolah SMA 7, waktu itu hadir, Kapolres hadir, dan hadir, terus Bupati juga hadir, dan beberapa Kiai Ustadz hadir, dan saya tanya, tahu nggak, ini cocok nggak ini kaos ini saya pakai untuk pengajian, ada gambarnya tokoh komunis dari Cina. Kan bingung mereka menjawab. saya bilang harus bisa menjawab cocok apa tidak relevan apa tidak sejalan dengan Islam atau apa tidak dan semua orang mengatakan Bagaimana bisa mengatakan mau jedong sejalan dengan Islam Saya bilang sangat sejalan dengan Islam mau jetong saya bilang gitu lo kok bisa jalan dengan islam canun nabi langsung bilang kok nabi itu ngomong carilah ilmu sampai ke negeri Cina lah <laughs> jelas rek lah kamu ke Cina tuh belajar sama siapa? Eh kalau ke Cina kamu tidak belajar kepada Mao Zedong terus Yunanang Sopo. Ya Mao Zedong itu salah satu yang kita harus belajar kepada dia. Dia guru peradaban, dia guru ideologi, dia guru sejarah. Perkara setuju atau tidak urusan saya dong. Saya belajar sama setan juga. Cuma setan jangan terus menyangka saya akan taat sama dia. Saya cuma belajar. Keputusannya ada di tangan saya. Jadi kalau ada misalnya orang sibuk kristenisasi, islamisasi, lala apa sih kok repot-repot? Biarin saja orang dikristenkan, kan setiap orang yang mengambil keputusan. Ya toh, gitu loh. Anda juga ikut bingung kelihatannya. Apalagi di Jawa, orang dikasih lima bungkus mie masuk Kristen ya ndak apa-apa paling ya ditipu nanti setelah minyak habis ya masuk Islam lagi wah oh, repot menya arek -are kok di wong Jawa kok dipercaya eh meski diapusi melbu Hindu yang ndak Hindu tenan melbu Buddha yang ndak Buddha tenan melbu Islam yang ndak Islam tenan Tuhan sendiri sudah merasa kurang ajar arek -are. diapusi aku gitu loh oh ngaku ngaku Islam tapi ya tetap nyai itu kan itu kan jadi jadi anda jangan terlalu ruwet ruwet amat asal mengerti logika dan ketepatan dan akurasi cara berpikir dan penggunaan akal maka anda akan menemukan kebenaran itu nah, jadi uh, tuturihan handayani saya kembalikan sebenarnya adalah keberanian untuk menjadi orang besar sungguhan. ya kalau yang paling kelisah kan ya mana ada seorang menggembalakan bebek jalan duluan terus bebeknya disuruh nguntit dia yang ndak ada ceritanya ya mesti bebek itu ya di depan nah kalau orang berlomba sampai nyogok-nyogok supaya berdiri di depan tulak bebeknya bebek atau itu Lah yang harus kita harus jadi bebek bayar cuma saking gobloknya uang eh itu gimana sih yang namanya penggembala itu ya di belakang kalau anda mau tahu jalan, anda naik bis itu yang paling menguasai perspektif jalan ya, ya duduk di belakang kan begitu jadi di belakang itu enak dari belakang juga ada enaknya sendiri nah yang ketawa yang sudah kawin atau yang sudah sering mbak indah belum tahu apa-apa mengenai soal ini Oke, okay, ini ini soal Tutwuri Handayani. Jadi, oke okay, saya ingin memberi poin yang jelas mengenai satu mengenai Bang Bang Wetan. Kedua mengenai sebenarnya Masian B tadi akan melaporkan dua hal. Yang pertama perjalanan kami berdua ke Australia empat hari enam forum. Dan itu ada beberapa kesimpulan yang sebenarnya perlu saya transfer kepada anda semua. Empat forum itu tiga forum di International Writers Festival. Jadi penulis-penulis seluruh dunia kumpul di Melbourne, saya juga disuruh ke sana karena mereka tersesat disangka saya penulis. Padahal saya sudah enggak nulis yang namanya MH penulis itu kan zaman dulu. Sekarang kan saya enggak pernah nulis kecuali ketika menulis kan begitu. Jadi manusia itu kan cuman bawang dikuliti ya. dari tahap ke tahap, dari sekolah ke sekolah dari pengalaman dikuliti nanti setelah kulitnya habis ternyata isinya tidak ada that's manusia jadi kalau Anda jadi bupati itu hanya sebuah kulit jangan percaya sama kebupatian Anda itu cuman kulit sementara Anda jadi presiden, Anda jadi intelektual jadi apapun, MH itu sendiri sebuah kulit bawang dan kita terus menerus menguliti bawang itu sampai akhirnya kita tahu bahwa kita itu tidak ada dan tidak penting kalau anda sudah mengerti bahwa anda tidak penting baru anda hidup bahagia kan begitu dan anda tidak bahagia itu karena orang karena selalu anda mengukur kok, dia kok seenaknya sama saya padahal saya ini penting lah itu yang bikin tidak bahagia kan begitu kalau anda mengerti bahwa anda itu bawang dikuliti tiap hari oh mh cv nya oh pernah Pernah di Amerika sekian tahun Pernah jadi dosen di IAS Di Denha sekian tahun Itulah kulit zaman biyen Itu sudah saya lupakan MH Inu Najib itu sendiri sebuah kulit yang Saya tidak peduli-peduli amat sama dia Karena diriku yang sejati itu Bukan semua itu Saya akan menuju sebuah Kesejatian dan Kita akan sampai kepada Tasawuf Bahwa diri yang sejati itu adalah ketiadaan ketiadaan bagi manusia tapi keadaan atau kemengadaan dari Allah jadi kita adalah Allah kan gitu kan nah, jadi terus no kita bisa Siti jenak kan gitu Nah apa-apa saya digantung digantungnda apa-apa nanti yang saya kasih MH salah satu kulit orang merasa sudah menggantung saya padahal saya bukan yang itu jadi mana-mana orang selalu sangka selalu saya sangka sama saya, Disangkanya itu saya gitu loh, padahal bukan saya, kamu mesti terjebak sama saya. Saya bukan yang itu, itu cuma salah satu kulit bawang saya kan gitu. Ya silahkan saja kalau mau terjebak gitu. Nah Anda juga begitu, jangan ruwet-ruwet amat dengan kulit bawang.